Ratu Peri kita, Ratu peri. selalu berbaik hati, iya. nah kita buktikan kebaikan Tudukan nanti naik berikutnya, ya. ada uh. Reza Lawang Selu Munada, silahkan sayang, terima kasih, lanjut. Jangan buat pas langsung di depan, Bercumbu rayu, bercerita, kita berdua.